Basmallah, rahman, rahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli wa sallam pada saidina Muhammadin, miftah bab rahmatillah. Agar dama fi alimillah salat dan salam yang daiman bidadam milik Allah, wa ala ali wa sahabah. Allahumma shalli'ala saidina Muhammadin, salat yang tafthahulana biafutuhul'arifin, watafaqihuna biafiddin, wa ala ali wa sahabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Meskipun sejak siang sampai malam hari ini hujan mengguyur kota Solo dan sekitarnya Kita bisa hadir di majlis ini Guna bersama-sama meminta tambahan ilmu dari Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi Semoga di malam hari ini kita diberi tambahan ilmu yang manfaat dunia manfaat akhirah untuk diri kita, keluarga kita, orang-orang yang mencintai kita dan kita cintai serta seluruh umat Islam sahabat kita ila yaumil Amin Allahumma amin. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, hadirin semuanya, malam hari ini adalah Jumat pertama di bulan Rajab. Ya, Jumat pertama bulan Rajab. Jadi insyaallah Mulai malam hari ini saya akan menjelaskan tentang Rahasia-rahasia yang terkandung dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ya mungkin sampai Akhir Rojab ya Sampai akhir Rojab Dan insya Allah nanti di akhir Rojab Jum'at terakhir bulan Rojab Kita akan uh, Adakan khataman Sahih Bukhari. Ya, Hatanan kitab Sahih Al Bukhari di Jumat malam Sabtu, tapi Jumat yang terakhir bulan Rojab. Sekaligus nanti di situ ada peluncuran buku saya yang terbaru yang belum saya tulis, yang belum saya tulis eh, tentang pertemuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wataala. Ya tentang Insromerot. Tapi insya Allah berbeda dengan buku saya yang sebelumnya ya, Berbeda dengan buku saya yang sebelumnya Nah malam hari ini kita akan masuk episode pertama ya, Episode pertama bagaimana keagungan Isra dan Me'raj Kira-kira siap mendengarkan? Siap Yang belum minum silahkan minum Yang sudah minum silahkan minta jog lagi boleh Ya Terutama ini Habibnya dikasih minum dulu <laughs> Selalu saya tuh dikasih minumnya telat ya Padahal suruh ngomong terus Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu SWT Esok dan Mi'raj itu tidak mungkin bisa dibahas Dengan pembahasan yang memuaskan Karena rahasianya yang tahu hanya Allah dan Nabi Muhammad SAW Nah tugas kita itu belajar dan belajar dan belajar Sampai nanti kita tinggal di surga selama lamanya untuk mengkaji Isra dan Meorat tidak akan habis. Ya, tidak akan habis, itu pasti. Karena peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat-sangat-sangat-sangat luar biasa, di mana yang Maha menciptakan mau, ya mau menemui ciptaannya, ya mau menemui ciptaannya. Dan menempatkan ciptaannya sebagai tamu istimewa yang ditemui oleh Sang pencipta, yaitu Baginda Muhammad SAW. Sepanjang sejarah alam semesta belum ada judulnya makhluk Allah ketemu dengan Zatnya Allah. Ya, makhluk Allah bertemu dengan Zatnya Allah enggak ada. Malaikat Jibril sekalipun tidak. Ya, Malaikat Jibril sekalipun tidak. Bagaimana nabi bisa katakan seperti itu sederhana? Kalau kita pelajari sejarah esro dan me'arad, malaikat jibril ketika sampai kepada satu tingkatan di langit sana, malaikat jibril berkata kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas saya mengantar cuma sampai di sini. Kalau saya melangkah satu mili saja, kalau bahasa kita begitu, tentu saya akan terbakar hancur binasa, betul kan? Terbakar, hancur, binasa Artinya tidak ada makhluk Allah Yang bisa bertemu dengan Allah Selain Nabi Muhammad S.A.W Sampai hari ini nah, Nanti Kalau udah di surga Nanti di omul akhir Lain ceritanya Ya Lain ceritanya Berarti ini pertemuan yang biasa Atau yang luar biasa Pertemuan yang luar Luar biasa Nah kita akan bahas ini Sementara kita ini orang-orang yang lemah Orang-orang yang bodoh Orang-orang yang gak ngerti Bukan karena kita merasa pandai Atau merasa ngerti Tidak justru kita ini pengen belajar Dan kita pengen dapat tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nomor satu Kita gak akan bahas bulan rojab Semua udah ngerti bulan rojab, bulan yang mulia ya Ayatnya dulu tentang Isra Karena Isra Mi'arat itu ada ayat tentang Isra Ada ayat tentang Mеarat. Subhanallah di asra bi'abdhi laylam min al masjidil haram ilal masjidil akbar. Lāhi barakana haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwasamiul basir. Coba kita pilah-pilah dulu ayat ini, bagian-bagiannya. Yang pertama diawali dengan kalimat tasbih subhanallazi subhana yang kedua ditunjukkan siapa yang berperang siapa yang berperan dalam proses Isra dan Mi'raj yaitu yang maha menguasai alam semesta yang menciptakan alam semesta yaitu Allah Subhanahu wa taala yang ketiga siapa yang Dijemput dan diantarkan Untuk ketemu Allah Yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat Lokasinya Untuk Isra' itu Dari mana menuju ke, ke mana Minal masjidil haram Ilal masjidil aqsa Dari masjidil haram Ke masjidil aqsa Selanjutnya apa itu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Alladhi barakna hawlah Masjidil Aqsa yang sekelilingnya kami ber berkati Selanjutnya Linuri min ayatina Linuri yahu. Agar kami bertujuan menunjukkan kepada beliau Menunjukkan kepada beliau Siapa beliau yang dihantarkan tadi Yaitu Nabi Muhammad SAW Ditunjukkan apa? Min ayatina. Sebagian saja dari kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu SWT. Kemudian yang terakhir ditutup dengan Innahu huwa sami'ul basir. Dan di sini ada khilaf ulama. Innahu sesungguhnya dia. Untuk dia yang terakhir ini siapa? Ada khilaf ulama dalam penafsiran. Innahu Arti yang pertama adalah sesungguhnya Dia Allah innahu huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Arti yang kedua innahu sesungguhnya Dia. Dia siapa? Lihat sebelumnya. Karena sebelumnya linuriyahum min ayatina linuriyahum min ayatina untuk kami tunjukkan kepada Dia sebagian dari ayat-ayat kami, kebesaran-kebesaran kami. Innahu Sesungguhnya dia Para ulama mengartikan Dianya ini kembali kepada dia yang terdekat Dia yang terdekat adalah Nabi Muhammad SAW Jadi yang terakhir artinya Innahu sesungguhnya dia Nabi Muhammad SAW As-Sami'ul Basir Punya pendengaran yang super Dan punya penglihatan yang super Nah ini coba kita bahas Insyaallah satu bulan ini dulu aja bahasnya kira-kira siap belajar satu bulan cuma satu ayat siap yakin satu ayat itu satu bulan belum cukup kalau dilanjutkan dua bulan, siap lanjutkan tiga bulan siap oh, cuman siap tok lah, yang yang lanjutkan siap, tidak, gitu loh yang <laughs> yang lanjutkan siap atau tidak, yang pertama subhana itu kalimat tasbih kalimat tasbih Kalimat tasbih itu bisa berarti dua. Yang pertama, kalimat tasbih dalam arti mensucikan. Yang kedua, kalimat tasbih dalam arti kalimat takjub atau kekaguman. Jadi kita kan kalau kagum mengucapkan apa? Subhanallah. Lihat yang indah-indah kita ucapkan subhanallah. Tapi juga tasbih dalam arti untuk mensucikan Allah. Dari sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah, Allah kok enggak mampu, Allah kok lemah, Allah kok enggak bisa, enggak mungkin gitu loh, enggak mungkin. Subhana, maha suci Allah dari semua yang yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahuwataala, Allah kok punya anak, Allah kok menikah, enggak mungkin. Maha suci Allah dari itu, Subhana. Ini kalimat tas, tasbih. Pertanyaan. Mengapa Allah menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj diawali dengan kalimat tasbih? Diawali dengan kalimat tasbih. Satu hikmahnya, kita ambil kalimat tasbih ini sebagai kalimat pensucian, bukan untuk takjub ya. Kalimat pensucian dulu. Allah mengajarkan kepada kita maha suci Dia Allah. Kamu kalau mau belajar Isra dan Mi'raj harus membersihkan akal kamu Membersihkan hati kamu Dari segala hal yang tidak layak Untuk Allah Jadi jangan pernah, bilang, jangan pernah bilang tidak mungkin Jangan pernah bilang tidak mungkin Jangan pernah bilang tidak masuk Akal Karena yang bilang tidak mungkin Yang bilang tidak masuk akal itu kaum kafir Kaum kah? Kafir Yang bilang gak mungkin kamu bisa terbang Nggak mungkin. Coba angkat dua kakimu Gak bisa kan? Gitu. Rasulullah dibegitukan Ya atau orang yang mengatakan nggak mungkin uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu dengan jasadnya ke, ke langit walaupun ada ada yang berpendapat Rasul me ras dengan rohnya tapi meyakini Rasul mampu dengan jasadnya paham ya tapi ini ada orang mungkin nggak mungkin dengan jasad akan menembus langit pasti akan hancur tuh jasadnya itu kena atmosfer akan hancur kena dingin tuh di atas itu minus sekian puluh derajat Tubuh akan hancur Gak mungkin Nah kita harus mengimani Isra dan Mi'rad ini dengan menghapuskan Tidak mungkin Artinya lepaskan akal kita Jangan pakai akal kalau mau belajar Isra dan dan Mi'rad Kedepankan imannya dulu Kedepankan imannya dulu Yakini Allahmu itu maha sempurna Allahmu itu maha bisa Allahmu itu maha hebat Allahmu itu maha mampu melakukan segala galanya Sampai di sini jelas Jelas, artinya siapa yang mau belajar Isra dan Mi'roth mau tahu rahasianya nya syarat nomor satu bersihkan dirimu dari segala kekotoran hati atau kemusrikan kemusrikan yang tersembunyi. Selama masih ada kemusrikan kemusrikan tersembunyi dalam hati ini gak akan mampu mempelajari rahasia Isra dan Mi'roth. Apa itu kemusrikan yang tersembunyi? Ujub, berbangga diri, sumah, pengin diperdengar perdengarkan kebaikannya. Avalakiriya ya dia pengin dipuji-puji oleh orang-orang lain. Kalau masih ada seperti itu, maka dia enggak mungkin bisa mengetahui rahasia Isra dan dan Mi'raj. Ini hikmah ya. Ini hikmah. Jadi betul-betul tasbihkan, sucikan Allah Subhanahu wa Dengan kita membersihkan diri kita, kita tujukan semua amal ini kepada Allah Subhanahu wa Ini syarat yang nomor nomor satu Kemudian yang kedua, ada pesan takajjub Kata nah, ini ada dua makna. Satu, Silakan kalian kagum. Silakan kalian kagum terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi arti kata tasbih subhana ini, silakan kalian kagum. Jadi kalian harus kagum. Ini peristiwa yang luar luar biasa. Ini arti yang, yang pertama. Yang kedua, arti yang ketiga sebaliknya. Silakan jangan kagum. Oh yang yang memperjalankan Allah kok. Ini hal yang biasa karena Allah yang melakukan ya itu hal yang biasa bagi Allah Subhanahu wa taala. Buat kita memang itu luar biasa. Buat Allah ini hal yang biasa. Memang Allah maha maha mampu. Artinya takjubnya kita justru bukan mengatakan luar biasa gitu ya. Bukan luar biasa, untuk arti yang ketiga, kita menyadari memang Allah itu maha mampu gitu. Ya, memang Allah maha ma maha mampu ini. Artinya Jangan sampai, gitu. Jangan sampai melihat pelakunya adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi lihatlah pelakunya adalah Allah Subhanahu Wataala. Artinya mau belajar Isra merot di samping kita disuruh mengagungkan Rasulullah, tapi pengagungan pada Rasulullahnya ini betul-betul demi mengagungkan Allah, bersih jadi. Jadi Allah nggak punya saingan. Bukan berarti Rasulullah menyayangi Allah gitu berarti Rasulullah itu mendekati Allah, enggak, Rasulullah adalah hambanya Allah ciptaannya Allah yang hebat adalah Allah, tapi Rasulullah manusia yang sangat hebat, yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tetapkan beliau hambanya Allah, dijaga dulu kebersihan hatinya jangan sampai timbul kemusrikan kesirikan, di dalam mempelajari peristiwa esok dan me'awas bersihkan betul lain halnya dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir, tidak percaya. Orang kafir ya, tidak percaya. Di masa Rasul, tidak per percaya. Tak mungkin, tak mungkin dan tidak mungkin. Yang munafik, murtad. Oh ini sudah terlampau mengada-ngada ini. Ini Nabi Muhammad sudah sudah over nih. Sudah terlampau mengada, ada. Yang munafik, mur murtad ini nah nanti orang yang belajar isra' mi'rad ini, tidak pakai guru kebablasan jadinya juga murtad kenapa? mikir akhirnya oh berarti Allah punya badan ya oh Allah berbentuk ya oh Allah itu begitu ya, berarti ada tempat buat ketemu sama Allah ya, akhirnya mengatakan Allah bertempat di sebuah tempat Allah itu ada badannya dan lain sebagainya murtad dia, kuat dari ajaran Islam, karena itu bukan akidah ahlus sunnah wal jama'ah faham maksudnya? Artinya, hati-hati ketika mempelajari pertemuan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Betul, Allah bertemu dengan Rasul, Rasul bertemu dengan Allah, tapi bukan di sebuah tempat. Caranya bagaimana? Caranya yang tahu Allah nggak usah mikir caranya. Di mana? Bila ain, bila keir, nggak ada di mana dan tidak ada bagaimana. Pokoknya kamu iman saja, yakin saja. Pokoknya nggak usah dipikir Rasul ketemu sama Allah. Bagaimana? Yang tahu cuma Allah. Di mana yang tahu cuma Allah? Lepas nah, kalau disebut Sidratul Muntaha, yang namanya si Muntaha, itu tempat yang paling tinggi begitu loh. Tak mungkin disebut dikatakan yang rendah. Itu cuma untuk julukan aja sebutan, biar orang bisa bisa mendekatkan pada pemah pemahamannya itu. Sampai di sini paham? Memang ini bab awal rotok Mumet. tenang dulu. Ya, kita yang mau, mau belajar beneran kan ya? Mau belajar beneran. Nah, alhamdulillah ternyata minumannya sudah datang. Boleh minum dulu? Katanya kalau nggak minum nggak seru. Ini saya dibuatkan kopi, tapi sekarang kopinya dikurangi. Biasanya satu cangkir penuh, ini cengkareng cuma setengah cangkir. Katanya, katanya Mas Edwin habisnya nggak boleh banyak-banyak minum kopi sekarang. Begitu Mas Edwin? Oh, gitu. Kata katanya dokter. Ya, Pak dokter, Tepu dokter? Oh, berdokter masat vino yang ngomong bukan saya lo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita bahas dari kalimat tasbih ini. Banyak orang itu naik itu kan perjalanan naik ya. Perjalanan nah, naik. Sebetulnya naik sama turun itu kalau ke angkasa padu wae ya. Paham maksudnya enggak? Naik sama turun, kalau ke, ang ke angkasa itu sama. Lah kita mau bilang yang atas mana yang bawah mana? Gimana cara ngomongnya? Enggak bisa toh? Enggak bisa kan? Dikatakan naik karena kita mulai dari bumi ke atas, maka disebut nah, naik. Tapi kalau udah sampai di atas tuh yang atas mana yang bawah mana? Gak bisa, ya tidak? Bisa Jadi naik itu sebuah gambaran gitu loh Gambaran menuju kemuliaan Dari kerendahan menuju ke Muliaan Disebut nah naik lah biasanya kalau tempat mulia itu Tinggi maka disebut di atas gitu Kadang-kadang ditanya Allah di mana Menuju ke atas gitu kan ya. ya Yang di langit, emangnya Allah di langit gitu Kan enggak tapi untuk menunjukkan kemuliaan, masuk dibilang Allah di bumi, kan ya gak mungkin gitu kan? Tapi untuk menunjukkan kamu kemuliaan, darasul, metras, kepuncak kemuliaan, puncak ketinggian Sidrotul Muntaha, kepuncaknya. Artinya tidak ada pangkat derajat yang lebih tinggi dari itu yang bisa digapai oleh siapapun. Dan itu paling pol. Nabi kita sahabat udah nyampe ke sana. Pertanyaannya, kamu pengen sampai enggak? Kan gitu. Nah syarat nomor satu, kalau pengen sampai Tasbih Bersihkan dirimu dulu Bersihkan dirimu Jangan sampai di hatimu Ada selain Allah Ini pekerjaan gampang atau mudah? ini gampang atau mudah jawabannya apa? Susah kan? ya Pekerjaan yang tidak mudah Mau naik pangkat begitu Harus bersih diri Enggak ada ibadah untuk untuk manusia, enggak ada. Sedekah untuk manusia enggak ada. Semua harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngajar ya untuk Allah, belajar ya untuk Allah, mencari nafkah ya untuk Allah. Semuanya untuk Allah. Bukan untuk yang yang lain. Bersihkan itu dulu. Kalau udah berhasil di tasbih ini, benar-benar berhasil di tasbih, pangkatnya akan naik. Pangkatnya akan ah, naik. Di situ nanti Allah akan memperjalankan dia. Allah akan perjalankan dia. Kenapa? Karena orang ini udah bersama Allah. Dia enggak bersama dengan ilmunya, enggak bersama dengan pekerjaannya, enggak bersama dengan dengan kekuatannya, enggak bersama kepandaeannya, enggak bersama pangkatnya, enggak bersama dengan temannya, enggak bersama dengan siapapun yang ada di hatinya cuman Allah, maka Allah akan memperjalankan dia. Tarik sama Allah. Jadi Allah yang narik dia, diangkat, diperjalankan. Sampai di sini jelas? Ini kok jadi dim semua kenapa ini? Mumad. Tenang, tenang ini muka dim memang agak berat. Sebentar lagi saya turunkan ya. Ini kan di sini ada yang mampu terima berat, ada yang tidak mampu terima berat. Betul gitu kan? Ya, kadang-kadang yang yang mampu terima berat kan perutnya dikasih, masa enggak berarti dikasih gitu ya. Jatahnya biar dapat dulu. Nanti biar bisa berkembang dengan sendirinya jadi kalau kita pengen nyampe ke Allah pengen derajat kita tinggi di sisi Allah, jalannya ke Allah mulus, syarat nomor satu hati ini betul bergantung hanya kepada Allah tesbihkan dibersihkan jadi Allah tuh dibersihkan dari segala kekurangan Allah gak punya kekurangan letakkan dalam hati kita, Allah gak punya kekurangan jadi jangan pernah ngomong gak mungkin gitu loh kalau kita ngomong gak mungkin berarti kita menganggap Allah juga gak mungkin padahal semua itu mungkin kalau disandarkan kepada Allah faham gak mungkin saya bisa jadi wali, lah ini ngelajrah kan yang wali itu Allah kok kamu bilang gak mungkin buang kalimat gak mungkin serahkan semuanya pada Allah kalau udah begitu Allah yang bekerja Allah yang menggerakkan semua semuanya Subhanallah di Allah lo yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW bukan Nabi jalan sendiri. Kenapa Allah mengatakan Allah yang memperjalankan Allah pun nasi tahu ini aku yang perlakukan jadi jangan dibilang tak mungkin, jangan dibilang tak masuk akal, jangan dibilang apa namanya mengada-ada. Ini bukan maunya Rasul, Rasulnya juga tak ngerti kalau mau diperjalankan. Rasulnya lagi tiduran, Rasulnya lagi istirahat. Tiba-tiba dicopot, kemudian diajak pergi begitu saja. Siapa yang undang? Siapa yang bawa? Allah yang bawa. Sampai di sini jelas. Nah, itu banyak hikmah ya. Saya nggak bilang tafsir tapi hik hikmah. Ketika kita sungguh-sungguh bersihkan hati kita, ya itu nanti tiba-tiba diangkat. Nggak <tis> tahu tiba-tiba diangkat <tis> jadi wali, <tis> jadi kekasih Allah. Nggak ngerti dia, ya. tiba-tiba saja. Datangnya tiba-tiba. Lain kalau orang mau apa ya kenaikan kelas terima rapot kan udah ada harinya atau hari Sabtu jam sekian terima rapot betul kan? Ada sudah ada harinya. Atau apalagi kalau orang kuliah itu namanya apa? Kalau selesai kuliah, Hah? apa namanya? Saya nggak pernah kuliah jadi nggak ngerti. Diusda orang kalau diusda ada harinya ndak kira-kira? Ada harinya. Kemudian apalagi? Naik pelantikan, pelantikan pejabat Mau dilantik Kira-kira sudah tahu belum dia mau dilantik Tahu, dikasih tahu hari ini kamu akan di dilantik Begitu kan Semua ada harinya, tapi ketika Rasulullah akan Dimerodikan, Rasul tidak dikasih tahu Semua Allah Ta'ala Kita bicara syariat ya, tidak bicara hakikat Bicara syari syariat Rasulullah ditijuran Eh tiba-tiba datang malaikat Dada Rasul dibelah Dibersihkan gitu kan Walaupun tidak ada kotorannya Kemudian Rasul diajak pergi ke, ke langit naik kendaraan namanya burak tapi sebelum ke langit diajak dulu pergi ke Masjidil Aqsa Ak, dan seterusnya dan dan seterusnya datangnya panggilan itu tiba tiba datangnya tiba tiba makanya kita orang-orang soleh terdahulu itu kalau mau didik muridnya didik murid itu tidak tidak diajari banyak ilmu perhatikan kisah-kisah wali terdahulu muridnya itu gak langsung diajari banyak ilmu diajarinya ilmu wudhu, ilmu sholat, wudhu sholat wudhu sholat, wudhu sholat, wudhu sholat. tapi sama gurunya dikasih kerjaannya itu yang sifatnya semua bersihkan hati kamu ngosek wc coba jenengan di pesantren bagian ngosek wc toiletnya ada 500, sanggup? Toiletnya 20 lah, tapi bagian mosek WC. WC-nya pesantren, WC-nya pesantren, muridnya 700. WC-nya pesantren, muridnya 700, Anda disuruh tugas mosek WC. Itu menyenangkan atau menjijikkan? Menjijikkan. Itu rasanya bersemangat atau rasanya abot berat? Berat. Kenapa kok merasa berat? Timbul, timbul di hati, enggak pantas saya begini. Iya kan? Masa saya disuruh mosek WC? WC. Lebih baik saya ngaji kan? Kenapa biayai nyuruh saya ngosek WC? Sengaja sama biayai suruh ngosek WC. Kenapa? Biar perasaan enggak pantas hilang. Awakmu ki yo pantas ngosek WC. Biar perasaan yang mengatakan hati mengatakan tidak pantas itu biar hi, hilang pantas aja kamu ngosek WC. Makanya kiai-kiai dulu, habib dulu ngasih tugas muridnya begitu. Tuh kamu ngosek WC. Ada yang satu lagi gak diajari apa-apa. Cuma suruh duduk ikut pengajian. Dah pokoknya kamu ikut duduk pengajian aja gak usah saya ajarin apa-apa. Tugas kamu pokoknya. Pokoknya buat teh, buat kopi, bakar areng, dupa. Edwin itu. Edwin itu gak pernah saya ajarin. Rukun sholat, sholat, sholat, sholat. Enggak gitu kan. Tapi saya ajarinnya gini. Ngobong-ngobongin ini kan. Buatkan kopi, buatkan teh, layani tamu dan lain seba, sebagainya. Kenapa kita didik? itu? Didik ha? hati. Orang dulu begitu bersihkan Nah kalau ketika sudah sampai satu tahap Hati itu bersih Hati itu ber bersih Layak dia terima il ilmu Selesai masalah Dulu ada satu Habib namanya Habib Umar bin Abdurrahman al-Attos Kalau anda baca Rodibul Atos Itu ada satu Habib namanya Habib Umar bin Abdurrahman al-Attos Habib Umar bin Abdurrahman al-Attos itu pernah lagi jalan ada orang buang buang masaan gitu ya. Sisa masaan makan itu. Kuah, habis makan, dibuang dari lantai dua, kena kepalanya. Itu syukur. Alhamdulillah. Hamba yang hina ini pantas mang diperlakukan seperti ini. Coba kalau jenengan, beri pun. Wih! Hey, buang ratu-ratu! Hmm. Belum tahu siapa saya. Buang, tidak lihat-lihat. Yang muncul langsung begitu. Ini tidak. Alhamdulillah. Ini Bersyukur. Ibadahnya luar biasa. Habib Umar bin Atul Rahman al-Tawas. Punya murid namanya Sheikh Ali bin Abdullah Baros. Orang biasa muridnya. Lah muridnya ini memang tak diajari macam-macam. Dia tadi cuma suruh nyapu, terima tamu, ngepel, nyapu, terima tamu, ngepel. Nah akhirnya diledek sama Edwin. Edwin tak ngepel. Diledek sama orang-orang. Percuma kamu ngaji sama Habib itu. Tidak diajarin ilmu tasawuf, tidak diajarin ilmu tejwid, tidak diajarin ilmu ini, tidak diajarin ilmu ini. Buang-buang waktu, sekian tahun kamu tidak dapat apa-apa. Dapatnya ngepel, nyapu, ngepel, nyapu. Ngepel, ngepel, nyapu. Habibnya dengar, Habibnya dengar. Maka muridnya tadi dipanggil, yang tukang ngepel, nyapu, ngepel, nyapu tadi dipanggil. Saya Ali, Ali Ta'al, sini Ali, ya. Saya ijazahkan kepadamu ilmu yang belum diberikan Allah kepada para malaikat. Ya, eh, ilmu yang belum diberikan Allah kepada para malaikat atau kepada manusia yang yang lain, saya ijazahkan. Begitu diucap saya terima ijazahnya, tiba-tiba itu ilmu yang namanya tasawuf, yang namanya fikih, berbagai macam kitab, plek apalannya ada dalam hatinya. Yang terima ya kaget, "Loh, kok malah pintar aku, ya?" Terus sama gurunya udah kamu sekarang udah padu sama saya. Kamu sama saya udah sama jadi enggak boleh tinggal satu rumah. Kamu saya usir pindah ke tempat lain. Kamu tugas di di sana. Kamu harus ngajar orang-orang banyak. Kenapa? Karena tempatnya udah bisa menri, menerima. Paham? Sudah bisa menerima. Lah Isra dan Mi'raj itu kan mau naik. Lah untuk naik itu harus ada landasannya. Landasannya yaitu di ayat yang pertama tadi kalimat pertama tasbih kalimat atas tasbih sementara sekarang kita ini ibadah kebanyakan yang disembah bukan Allah tapi diri kita sendiri semborone engkang kata sedekah misalnya gaya lillahitaala tapi begitu dipaidu sedikit Dicati sedikit maki-maki orang tadi sudah saya kasih sedekah sekian banyak ngerate balasannya kok seperti itu lah kamu sedekah untuk Allah atau minta dipuji berarti kamu tuh sedekah bukan untuk Allah kamu minta agar kamu disembah oleh orang lain Bahasanya disembah ya. Agar orang muliakan kamu, orang sujud sama kamu, orang mengeluk-elukan kamu, agar itu yang kamu cari. Bukan Allah. Bukan kamu mau mentenarkan Allah, tapi kamu minta ditenarkan orang. Faham? Faham maksudnya? Faham. Ini sudah mulai enteng sekarang? Udah. Ini enteng tapi abut atau enteng? Oh, saya abut. Abut. Semakin berat. Jadi ini, ini kalimat tas, tasbih. Kan biasanya sholat berat orang bahas langsung sholat gitu ya. Nanti dulu, nanti itu sholat setelah setelah ketemu Allah baru dapat sholat kan begitu ya? Itu nanti, itu oleh oleh hadiah itu. Itu ha hadiah. Tapi yang terpenting prosesnya itu loh untuk kesana. Proses untuk ke kesana tasbih. Setelah bersih, yakinlah, yakinlah Allah bisa melakukan segala galanya. Makanya di surat ini ayat ini subhana allazi asro subhana allazi asro kenapa enggak disebut subhanallah subhanallahillazi asro misalnya Mahasuci Allah yang perjalankan hambanya enggak ada kan kata Allah nama Allah enggak disebutkan disebut, kan? disebut ya. enggak nama Allah enggak kan subhana terus allazi subhana allazi pakai kata allazi bukan Allah Mahasuci suci dia. Dia. Tapi enggak pakai nama Allah. Kenapa? Karena Allah pengin menyebutkan Maha Suci Dia Allah Ar-Rahman, Maha Suci Dia Allah Ar-Rahim, Maha Suci Allah Dia Al-Qahar. 99 nama Allah berlaku dalam proses Isra dan Mi'raj ini. Makanya siapa pengen Mi'raj ke Allah Subhanahu wa taala harus berakhlak dengan 99 Asmaul Husna. Kalau enggak enggak bisa. Udah pernah dengar penjelasan seperti ini? Belum, makanya ngaji di Raudhah. Gaya ya Habibnya ya, Makanya ngaji di Raudhah itu biar menyemangati diri sendiri. Saya senang bisa ngajar begini. Tahaddutan benik benikmat. 99 asma Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an tercantum dalam Al-Adzib. Al Bukan cuma Allah, tapi masyarakatnya itu. Kamu berakhlak dengan 99 nama ini, maka nanti kamu akan menjadi selanjutnya. Subhanallahih asrah adhihi Yang telah memperjalankan hambanya pada sebagian kecil dari waktu malam. Maka syarat yang berikutnya, setelah engkau berakhlak dengan 99 nama Allah, barulah kamu bisa dikatakan hambanya Allah. Baru bisa dikatakan hambanya Allah. Boleh saya ngasih contoh? Boleh Coba apakah kita sudah berakhlak dengan nama Allah Contoh ya Yang maha memberi Atau gini Ar-Razak dengan nama Allah Yang maha memberi rezeki Nama Allah yang maha memberi rezeki Sudah kita berakhlak dengan nama Allah itu? Kalau kita punya duit Suka ngasih rezeki orang lain belum? Belum lah ya makanya belum hamba Allah Beneran Belum Nama Allah yang uh, Allah yang Al-Muntaqim yang maha membalas Jadi Allah itu bukan cuma Ar-Rahman Ar-Rahim ada Al Al-Muntaqim berakhlak dengan Al-Muntaqim Yang maha membalas Ketika Islam itu dicabik-cabik, di dianiaya dan lain sebagainya, kita muncul amarah karena Allah Swt. Sudahkah bisa begitu? Jujur belum. Yang ada kita marah ketika diri kita dicabik-cabik, diri kita dicaci, dimaki kita marah. Tapi Allah tidak marah. Contoh, saya kasih contoh yang sederhana yang sepele. Pada punya helm? Punya motor, seringkah anda melihat motor itu di selebor belakang di situ adalah ilah iloh atau lafzul jalalah Allah stiker stiker stiker seringkah lihat stiker yang ada lafadz Allah, ya kemudian diletakkan di selebor belakang atau atau mohon maaf ditarok di helm gitu kan? Bagus ditaruh di helm kalau helmnya ditaruh di atas kepala. Sayangnya nanti kalau parkir helmnya ditaruh di bawah. Kemudian stiker ditaruh di sle slebor. Di situ diduduki pantat, kemudian kena percikan air kotor dan lain seba sebagainya. Gitu kok enggak marah pada dirinya sendiri yang memperlakukan nama Allah seperti itu. Kini kok ngaku hamba-Nya Allah. Lah kapan mau me'rad? Makanya sholatnya gak pernah naik. Nah kenapa? Kabotan karena masih diikat dengan hambanya. Dirisan diri. Yang disembah dirinya sendiri. Belum menyembah Allah secara hakiki. Walaupun sudah muslim. Faham ya? Walaupun yang disembah Allah. Tapi belum menyembah Allah. Seperti yang dimau oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai sini jelas? Ini belum dikupas loh ya. Jangan salah. Saya baru ngambil hikmah. Belum dikupas. Diku Jangan dikira ini sudah dikupas. Belum. Ini belum. Allazi asra bi abdihi. Kalau sudah betul-betul mengamalkan Asmaul Husna tadi, maka kamu jadi hamba Allah dan ciri hamba. Hamba, hamba itu kan bahasa alusnya bahasa kasarnya apa terjemahkan dengan bahasa kasar itu lebih enak mahasusi Allah yang telah memperjalankan budaknya dan kanjeng Nabi itu paling, paling senang kalau disebut aku adalah budaknya Allah subhanahu wa ta'ala Budaknya Allah. yang namanya budak itu tidak punya harga, tidak punya nilai yang namanya budak itu tidak punya diri dia adalah milik majikan seutuhnya disuruh ngapain? dia nurut betul lah kita sudah bisa jadi budaknya Allah ibu-ibu contohnya Bu sudah jadi budaknya Allah Allah bilang suaminya boleh poligami ibu bilang boleh tidak ah itu contoh yang paling sepele contoh yang paling paling mudah contoh yang paling mu, mudah betul kan contoh ini contoh yang paling paling mudah Teruslah apa, apa? Ini kan berat, kasih umur dikit kan boleh ya. Biar ada apa namanya tensinya tuh turun. Jadi budaknya Allah tuh dikasih aturan Allah apapun ya nurut. Dikasih Allah miskin, jangan dikasih Allah miskin, senang atau protes. Nah iya toh. Hidup kok rekasa ya Allah, kenapa hidup saya rekasa, rekasa ya? sengsara gitu ya hidup saya kenapa susah kenapa hidup saya susah ya Allah kenapa saya udah begini saya udah kenapa masih susah lalu dikasih Allah miskin kok protes gitu ya budak ya nurut ditidurkan di kandang kuda ya nurut ditidurkan di di tepi sungai ya nurut disuruh tidur di kamar majikannya ya nurut namanya bu budak sudah bisa begitu belum dikasih istri jelek Cari yang ngayu Bu, ini bu jawabannya Dikasih istri jelek, kata cari lagi yang cantik Ini loh Coba bayangkan Bisa tidak kita jadi budaknya Allah Nurut, dikasih apapun Yeh, iya, istri kodawo Yeh, iya, istri kodawo Belum Nah, mau bisa Mau Nomor satu jalankan dulu Tersikmahati, tasbih dulu saya mau nanya sepele ya. Saya dapat pelajaran berharga ya. Pelajaran yang sangat-sangat berharga untuk memahami bagaimana bagaimana tidak berdaya di hadapan Allah. Wi. Sepurane ngang Ini rada abot. Jadi tolong didengarkan baik-baik. Alhamdulillah pas abot-abot begini kan yang datang orang-orang pilihan yang siap hujan-hujanan, betul kan ya? Lha yang yang enggak siap hujan-hujanan dia ya, ya pilihan tapi dengarkan dari rumah. Nah, TV yang punya semangat lebih malam ini dan punya kesempatan lebih dibanding yang yang lain. Lain di rumah yang mendengarkan ini agak berat tolong dicamkan. Mohon maaf. Kita rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin dzikir, punya harapan enggak kepada Allah. Punya. Apa harapannya? Surga gitu kan nah, Terus apa lagi harapannya Tidak masuk neraka Betul pertanyaannya Allah butuh gak Allah butuh jenengan sholat enggak. Allah butuh sedekan jenengan enggak. Terus kalau Allah mengatakan Kamu memang harus sholat Tapi saya tuh gak butuh Saya gak perlu Perkoro kamu tak masukkan surga neraka itu urusan saya gimana coba coba kalau kalau pertanyaan ini diajukan pada allah kita udah bawa sholat yang banyak puasa yang banyak harapannya pengen surga gusti allah ngomong aku rapi butuh saya nggak butuh sholatmu nggak butuh nggak butuh sholatmu urusan surga neraka urusan saya mau saya masukkan surga ya urusan saya saya masukkan neraka ya urusan saya nggak saya masukkan dua-duanya mau saya hilangkan kamu hapus tidak ada yang nama kamu ya urusan saya saya maaf apa kamu <laughs> kalau udah begitu jatuhnya apa jadinya apa nanti mau mau bersandar pada amal solehnya ya gak kan, akhirnya apa gusti, ye, ye, gusti ya, ya Allah ya Allah, sudah, saya gak mikir amal soleh sudah, saya memang gak punya amal soleh, ya Allah gusti, tolong, jangan jemburungin rokok tolong masukin surga, gondalanya pada siapa Allah, Nah itu yang dimau sama Allah, kita menghamba pada Allah bukan pada amal soleh pada amal soleh saja enggak boleh kok. Memang amal soleh ini kendaraan untuk menghamba kepada Allah. Tapi jangan dijadikan pegangan. Faham? Faham toh? Jangan nanti sudah punya amal soleh, harus mengatakan ahli jannah. Oh, amal soleh banyak saya ahli jannah. Mengkirikan mas... Yang punya surga Allah, bukan amal soleh. Terus kita melihat ada orang dosanya banyak calon rokok ternyata ketika dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala ya kita diperlakukan Allah mau apa kamu ini saya amal soleh ya Allah Pengen apa surga surga bukan karena amal soleh kok surga tergantung kasih sayangku rahmatku kalau aku kasih kamu ya kamu surga kalau enggak ya kamu masuk neraka yaudah ini yang ahli mahasiat silahkan masuk surga loh ya Allah kok dia dimasukkan surga lah, aku sayang sama dia kan terserah aku ayo beripun gimana kalau ya, udah begitu terus mau ngapa? Tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Karena Allah mencintai Anda tapi Allah tidak butuh Anda. Allah mencintai saya, mencintai kita tapi Allah tidak butuh kita. Enggak butuh apapun. Allah mendidik kita, jangan kamu bersandar pada apapun, bersandarlah pada aku. Carilah aku, kejarlah aku. Aku yang kamu cari, jangan apapun. Sudah paham? Ini tauhid ya, tauhid. Kira-kira kalau Kalau dengar begini Jadinya bagaimana hatinya? Masih mau berani sombong lagi? Masih punya rasa sombong? Masih Masih mau menghina orang lain? Masih mau ngurusi orang lain? Masih mau mikir keburukan orang lain? Masih mau merendahkan orang lain? Meskipun kita melihat orang itu rendah Maksiat di hadapan kita Jangan pernah ngurusin orang itu Kecuali memberikan nasihat kepadanya Nasihat itu lain loh, bukan penghinaan Nasihat itu ngomong dengan hati yang cinta Dengan hati yang sayang Didudukkan, diajak ngobrol Lihat waktu yang tepat Dan lain seba sebagainya Tapi yang terjadi kan sekarang Tidak begitu kita Betul-betul tertanam di dalam hati ini kesombongan demi, kesombongan demi kesombongan demi kesombongan demi kesombongan demi kesombongan demi kesombongan sombong sombong sombong sombong buahnya nya luar biasa tapi kita merasa itu ketaatan ngeri to ngeri luar biasa makanya tesbih dulu bersihkan hati kita dan bersihkan Allah dari kotoran kotoran kita tadi lo pandangan pandangan kita yang enggak benar tentang Allah swt sampai di sini jelas Makanya Rasul benar-benar jadi hamba Allah Rasul yang udah dijamin Masuk surga Rasul yang udah ketemu Allah saja masih ngomong Tidak ada orang bisa masuk surga Karena amal solehnya Enggak ada Engkau juga ya Rasulullah Ya saya sebetulnya juga Kalau gak dirahmati Allah Tapi Alhamdulillah Allah tunggu rahmati saya Jadi saya masuk surga Paham kan Saya Alhamdulillah dirahmati sama Allah dengan rahmat yang luar, luar biasa yang tidak ada bandingnya. Jadi alhamdulillah saya masuk surga. Nah, yang lainnya bagaimana? Orang no, orang no. Tak ada yang dijamin masuk surga karena amal solehnya. Semua atas rahmatnya Allah Subhanahu Wataala. Saya Rosul ini bermakna dua. Satu nakut-nakutin, yang kedua memberi semangat. Nakut-nakutinnya bagaimana? Makanya jangan mengandalkan amal soleh diwas diandalkan, ternyata gak diterima sama Allah aku gak terima mal solehmu Enggak, aku gak demen, gak suka terserah Allah, Allah mau suka, gak suka, terserah siapa terserah Allah kan anda berjuang ngasih hadiah kekasih anda wah udah buatkan makanan, atau buatkan pakaian atau buatkan apa, dengan bagus dipersembahkan, sayang just for you ikhlas just for you, si sayang mengatakan aku gak suka Aku gak, gak suka Terus diterima dibuang di tempat sampah Saya mau nanya, jengkel atau gak jengkel? Jengkel atau gak jengkel? Jengkel? Jengkel? Si sayang menjawab, kan kamu tadi ngasih saya, iya Berarti ini milik saya kan, iya, tak buang yang sakarapku tau ya Kok kamu jengkel? Berarti kamu gak sayang sama saya Kamu sayang pada dirimu sendiri Kan begitu ya lah bayangkan ketika kita ngadep sama Allah, bawa macam-macam, Allah mengatakan, ah aku tidak butuh kok, aku tidak butuh semua ini. Nah yang sudah tahu ilmunya akan jawab, yang sudah tahu ilmunya akan jawab, gusti saya tidak ngadepkan semua itu, gusti itu kan cuma syarat saja untuk ngadep. Tapi yang saya andalkan tuh ketemun jenengan. Ya Allah saya minta dirahmati. Tolong jangan lihat amal saya. Amal ini gak bisa masuk saya dalam surga. Seperti dosa saya kebuahnya. Ya Tolong beri saya rahmat masukkan dalam surga. Oh itu senang insya Allah. Oh ini orang memang ngerti ini. Yang bisa menyelamatkan cuma rahmat. Bukan amal so, soleh. Tapi dia ngerti. Rahmatnya Allah dekat dengan amal soleh. Amal soleh ini kendaraan. Bukan tujuan. Bukan andalan. Sampai di sini jelas, jelas. Alhamdulillah. Boleh dilanjutkan? Coba lihat jam masing-masing. Sekarang jam setengah, sepuluh lewat empat, empat menit. Tadi saya bicara jam sembilan kurang seper empat. Berarti saya udah ngomong sebanyak empat puluh lima selama 45 menit. Jadi dengan dikasih kajian 45 menit bab mumet seperti ini, mumet atau menikmati? Masa, betul. Seneng. Padahal saya mumet ini. Oke, okay, saya lanjutkan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pasti allazi dari keseluruhan nama nama Allah asmaul husna, kemudian diperjalankan pada sebagian kecil dari waktu malam, begitu kan? Jadi ada syarat tambahan. mau naik mau naik syaratnya ya malamnya harus bagus. Mau naik pangkat itu malamnya harus bagus. Jadi orang yang mau usul semua Allah, mau dapat makrifat, mau dapat naik ematnya to'at, itu dia harus punya. Punya waktu malam yang hanya untuk Allah Ta'ala. Kalau siang itu sudah untuk kambing, untuk kucing, untuk teman-teman, untuk ternak, untuk pasar, itu siang untuk semuanya kan? Kalau malam yang lain sudah pada tidur, tugas kamu sekarang malam untuk Allah. Gitu. Nah Rasulullah SAW hidupnya itu kalau malam untuk Allah, kalau siang untuk masyarakat. Gitu kan? Kalau kita baca buku sehari bersama Rasul, kita akan ngerti. Kalau malam itu Rasulullah hidupnya untuk untuk Allah. Makanya Rasul dibawa menghadap Allah di malam hari. Jadi kunci kunci untuk naik memanfaatkan waktu malam. Sebentar ya, ini belum dibahas. Saya lagi bahas poin demi poin. Jelas? Ya, poin demi poin. Lanjutkan atau sudah cukup? Tidak pusing? Ya. Kemudian Minal Masjidil Haromi ilal Masjidil Aqsa ladzi barakna haula Berangkatnya Dari tempat yang paling mulia Di muka bumi Menuju ke tempat yang paling mulia Di tempat bumi Karena di muka bumi ini tempat yang paling mulia adalah Masjid Artinya seseorang Kalau pengen mi'raj kepada Allah perjalanannya di malam hari dalam hidupnya ini maka dia harus melatih dirinya untuk berjalan dari tempat yang baik menuju tempat yang baik menuju tempat yang baik menuju tempat yang baik menuju tempat yang baik menuju tempat yang baik, tempat yang baik sampai bertemu kepada zat yang maha baik. Ini rangkaiannya ya. Rangkaiannya. Lah kalau udah begitu nanti dalam perjalanan dia akan melihat berbagai macam keajaiban. Berbagai macam keajaiban. Tapi keajaiban yang ada itu ujian Jangan noleh pada keajaiban-keajaiban itu Sehingga Rasul ketika me'orot ketemu Allah Tidak sedikit pun Rasulullah itu menoleh-noleh Tujuannya hanya Allah saja Nah kita temukan sekarang Orang yang ahli fikir kadang itu belok Rajin fikir malam Masya Allah. Subhanallah, Subhanallah Subhanallah Subhanallah Subhanallah Tiba-tiba kelihatan orang berjubah putih Nah nak Nak Juba pun sih ya Nak Datang lagi juba hijau Nak Sudah cukup piritmu Sudah cukup fikirmu Sekarang tugas kamu Ngobatin orang Ini kamu saya kasih Fikir untuk ngobatin orang Wah Terima kasih Tidak Merasa yang datang ini malaikat Ya Akhirnya sudah malam enggak subhanallah subhanallah lagi Hilang subhanallahnya Yang ada pagi siapa yang sakit yuk saya obatin Paham gak maksudnya Berhenti Dapat keajaiban dia berhenti Allahnya hilang Allahnya hi hilang Dia terpesona oleh keajaiban Rasulullah SAW ditunjukkan keajaiban yang macam Tidak terpesona tetap Allah yang dicari Bisa kita begitu itu memang butuh perjuangan. Misal Habib Novel, misal Ustad Novel atau Ustad Noval nama saya itu banyak soalnya. Ada yang manggil Novel, ada Novel ya, ada ya, ada yang manggil Pak Pak Novel, ya ada gitu kan. Uh, ya, pengajian begini itu ya Pak Novel, oh iya, gimana kabarnya, baik Pak gitu ya. Jadi ada yang manggil Habib ya, ada Ustad ya. Ada langsung file ya, ada oh namanya juga nak. nama. Oh sekarang Ustad Novel itu jamaahnya banyak, Allah gitu kan ya. Yang hadir pengajarnya banyak, dimana-mana orang pada nyambut gitu, senang. Eh terus saya terpesona dengan begitu, wah oh, jamaah aku banyak tuh, wah ini banyak gitu ya. Ya tunggu saja saat kehancurannya, Kalau sudah begitu. Yus tetap saja dulu tuh kamu gelar kloso ya yes, saiki yang ngewae gelar kelaso enggak apa-apa. Emangnya kalau udah jamanya banyak enggak boleh bantu gelar kloso gitu. Berarti ker emangnya kalau udah jamanya banyak enggak boleh bantu tuh ngangkat-angkat untuk ngasihkan makanan gitu. Emangnya kalau udah jamanya banyak enggak boleh ikut kerja bakti misalnya angkat-angkat semen emang enggak boleh begitu. Justru jangan tinggalkan apa yang kamu iktikoh makan dulu kamu lakukan, lakukan terus gitu. Kecuali memang ada tugas yang tidak bisa tidak kamu harus meninggalkan itu. Jangan terpesona oleh ini-ini tadi. Itu cuma sebagian tanda-tanda kebesaran yang ditunjukkan sama Allah. Tanda tanda baik, tapi itu jadi u, ujian. Nah, banyak orang gagal ketika diuji dengan keajaiban-keajaiban. Boleh saya kasih contoh? Masih ingat cerita saya tentang santri-santri yang kalau malam itu keluar dari pesantren? Ada santri-santri senior di sebuah pesantren, kalau waktu tahajud hilang semua, tidak ada. Gurunya heran, ini waktu tahajud di masjid kok murid-murid saya senior tambah nggak ada semua kemana ini? Akhirnya pagi dipanggil sama gurunya kan, nak kamu kalau malam kok nggak nggak ikut tahajud di masjid kemana? Guru, mohon maaf guru, ini rahasia. Kalau bukan guru yang nanya tidak saya kasih tahu. Murid keren nah nih, nah, nggak ada apa? Kami itu kalau tiap malam tahajudnya nggak di masjid guru, udah di mana? surga kita menikmati surga tiap malam Alhamdulillah kamu udah bisa pergi ke surga kok gurumu gak diajak ajak murid yang baik itu yang ngajak gurunya oke okay, guru, nanti malam guru ya waktu orang tahajud, guru ikut kami siap jam tahajud murid ini ngajak gurunya ayo guru kita ke surga, bener itu keluar dari pesantren gak jauh tiba-tiba masuk satu alam semua kenekmatan surgawi yang digambarkan ada di situ. bidadari sungai susu sebuah nekmat, ya. gak pelikat tenang gak pelikat susu kalau jegor pelikat gak kira-kira oh, itu gak pelikat ketika menjelang subuh murid-muridnya ngajak gurunya, guru yuk kembali ke pesantren, gurunya tuh gak ikut menekmati, cuma duduk santai tetap sholat gitu kan, dikir wirid sholat dikir wirid Dibilang sama muridnya, Guru ayo nih mari nih. Oh, saya mau sholat aja tahajud dulu. tahajud. Menjelang subuh, Murid-muridnya bilang, Guru saatnya kita kembali ke pesantren. Maka gurunya ngomong, Murid-muridku tercinta, Mohon maaf. Hanya orang bodoh yang sudah masuk surga, Kok minta keluar? Semua orang itu minta masuk surga. Lah, sekarang kita sudah dalam surga, Ngapain kita keluar? Jangan keluar. Oh betul Guru. Kemarin-kemarin enggak -kemarin terpikirkan yang seperti ini. Paham ya Sudah Sampai adhan subuh Solat subuh berjamaah itu di surga Yang dimaksud murid-murid tadi Dikir wirid sampai matahari ter terbit Begitu matahari terbit Jadi tempat sam sampah Kuget murid-murid uh, Ternyata tempat pembuangan sampah Kok jadi seperti ini Gurunya mesem Hmm surga Kata gurunya Hmm tuh surga, surga yang kamu lihat Hmm surga Guru kenapa jadi begini? Ya kalian itu ditipu sama se setan. Ya setan berusaha membuat kalian itu meninggalkan tahajud istiqomah, ya untuk pergi ke tempat seperti ini. Nah ini namanya ter tertipu oleh keajaiban-keajaiban. Kan banyak keajaiban itu ya. Orang kalau nanti menjalani dikir wirid itu keajaiban banyak di antaranya boleh cerita. Oh, boleh. Nanti njenengan kalau rajin mirip misal kalimat tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah jalan setahun, ngeri ngerti kok lihat orang kok ketokan. Oh, iki ketok iki ketok iki bar maling gitu misalnya Keliatan gitu, bar maling gitu ya. Keliatan itu. Oh, lihat yang satu ini, apa namanya? Oh, yang satu ini ketok kok meh mati. Itu ketokan tuh nanti. Wes terus ngomong sama orang, ditanono, rong dino meh mati itu. <laughs> misalnya kamu begitu dia, ya kamu coba lihat tuh orang itu 2 hari lagi mati gitu ya, itu nanti jadi jadi peka, jadi bisa ngerti itu terkuvirosatelmu, mau menjadi peka, ya jadi Peka banyak keajaiban. Nah orang-orang yang yang yang tidak nyembah Allah dengan bener ya, tidak nyembah Allah dengan benar begitu dapat keajaiban itu mantep dia asik bener ternyata ya yang dicari bukan Allah lagi, yang dicari Isa ngerti, Isa ngerti subhanallah Isa ngerti subhanallah jadi wiridnya subhanallah itu biar bisa ngerti aibnya orang lain dan seburuk-buruk orang itu orang yang kerjanya nyari aibnya orang lain sedangkan syariatnya Allah mengatakan tutup aib saudaramu di dunia maka Allah akan tutup aib dunia dan akhirat kanjeng Nabi itu manusia yang paling ngerti keburukannya siapapun dan Allah that yang maha mengerti keburukan yang siapapun tapi Allah tidak menurunkan Ya, fulan begini Fulan begini, fulan begini, tidak ada tau Pengumuman, pengumuman, tidak ada kan Tidak ada, ditutup sama Allah Ta'ala Nah kadang kita ditipu Bisa ngerti nguna tambah ngumbar Ayatnya orang lain Naudzubillah, amin Bisa dipahami Sampai di sini? Nah, nanti akan dapat Tanda-tanda kebesaran Allah Ditunjukkan dulu Kehibat kehibatannya Allah Subhanahu Wataala. Tapi tidak menjadikan kesombongannya Rasul. Justru Rasul ditunjukkan kehikatan tetap dia di aku abdinya Allah, hambanya Allah, budanya Allah. Meskipun aku ketemu Allah itu tidak menjadi sesuatu yang membuat aku sombong kepada siap siapa pun. Ketemu Allah saja enggak sombong. Kadang baru ketemu kiai sombongnya luar biasa. Kamu belum pernah ketemu sama beliau kan? Hmm, saya sudah lima kali. Loh itu kalau kebanggaan fitah tilah masih enggak apa-apa. Kadang terus meremehkan orang lain. Kalau dia orang enggak bisa ndak, dia sorai-sorai. Dia mau ketemu enggak bakal ditemuin, enggak bakal ditemuin. Enggak bakal. Kalau dia enggak bakal ditemuin, saya muda, saya muda. Baru ketemu kiai, ketemu habib udah sombongnya luar. Biasa kanjang nabi ketemu Allah inama anal al abed aku luka mayakul abed sungguh aku ini budak aku makan seperti budak makan gak pernah Rasul pamer pamer aku ini dah ketemu sama Allah loh enggak nyantai ini belum bahas Islam Meirat tu belum jangan salah ini baru Mukot Dimah episod pertama dan jamnya sudah mau habis jelas ini episode pertama, kita bahas apa namanya, hikmah dibalik kata-kata yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran tadi ya. Nah, nanti kita akan bahas secara terperinci. Nanti. Jumat depan kan baca maulid simtudurur ya. Nah, di maulid simtudurur itu nanti ada pasal me'rod. Kita akan memusahakan untuk minta dibaca pasal me'rodnya. Nanti kita kupas lagi di situ. Ya Kita kupaslah lagi. Faham sampai di sini? Innahu huwastami'ul basir. Sesungguhnya Dia Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat. Jadi Allah itu Maha Mendengar apa yang diucapkan orang-orang kafir kepada Rasul, dan Allah Maha Melihat bagaimana perlakuan orang kafir kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Mau menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu? Tapi arti yang kedua, sesungguhnya Dia Nabi Muhammad Sallam itu sangat tajam pengendengarannya dan sangat tajam pengli penglihatannya, sehingga Rasulullah Sallam itu bisa bisa mendengar, ya jarak berapapun Ibhisator terdengar oleh Rasulullah. Kuat pendengarannya sehingga Rasul bisa mendengar suaranya para malah malaikat. Kok jangankan Rasul, sahabat saja itu dalam sahih Bukhari disebutkan kunna nasma tasbihata am wa yuqal. Dulu kami waktu masa hidupnya Rasul, kami itu biasa bisa mendengar suara makanan yang dimakan itu lagi bertasbih. Kami mendengar tasbihnya. Jadi makan korma itu Kerungu ini, kurmanya lagi, subhanallah, subhanallah Gitu mungkin ya, kerungu, coba Kalau makan gak nih ya, bisa makan gak ya Sahabat biasa Kuna nasna, dulu kami biasa Dengar begitu biasa Batang kurma nangis, teriak-teriak Biasa, coba kalau sekarang gini Misalnya meja teriak-teriak, jenengkan sama saya langsung Luan dikura Luan dikura, luan dikura, huah hari gitu ya Sahabat biasa Ya, dengar itu biasa, makanan bertas beji Dengar biasa Nah zaman sekarang ada orang kumpul tasbih, ada orang yang dengar justru enggak kuat, paham? Paham tak? Jadi kalau dulu tu makanannya je ikut tasbih, subhanallah, subhanallah, gitu kan? Karena ini yang megang sahabat, ada Rasul di situ, makanan ikut tasbih sahabat bisa dengar. Sekarang ini ada orang yang diperdengarkan dengan lisan saudaranya lagi betasbih, ada orang mengatakan beribni, ganggu ini, ya? Itu enggak ada tuntunannya dikir berjamaah wa bla bla macam-macam dan lain sebagainya. Harus sahabat aja berbangga. Dulu kami mendengar tasbih ta'am disebut tasbih. Tasbihnya mah, makanan. Nanti cuma depan kita akan artikan tasbih itu apa saja atau artinya tasbih. Nanti Jumat yang akan datang. Belum, saya belum bahas lo ya. Belum. Apakah dari tadi saya sudah membahas ayat ini? Belum tuh. Belum, cuma lagi menguraikan kira-kira perjalanannya itu. Isinya Isinya kira-kira seperti seperti apa? Nah, Rasul sami' basir Rasul mendengar dan melihat Nah ini ada keistimewaan buat kita semua Rasul itu mendengar solawat-solawat kita Dan Rasul melihat siapa yang bersolawat Rasul mendengar salam-salam kita Dan Rasul melihat siapa yang mengucapkan sah? salam Jadi betapa beruntungnya kita Dari manapun kita bersolawat dan salam Rasul mendengar solawat kita Rasul melihat salam kita Terus dibales. Artinya, orang yang sholawat dan salam sama Rasul Dikenali oleh Nabi Muhammad SAW Kalau udah dikenali Berarti layak mendapatkan syafaat Enak toh? Nah, Rasulnya Karena pendengarannya gak sama dengan pendengaran manusia Mana, manapun Cuma ada yang akan kita akan bahas Jadi saya udah Menjelaskan tentang esok merat belum ini Lalu menjelaskan apa dari tadi Mukot dima Intinya Malam hari ini. Ya mohon maaf saya baru njelasin dikit. Dikit aja jenengan sudah mulai puyeng nih. Puyeng atau paham? Sekarang merasa berdaya atau merasa tak berdaya? Masih mau sombong. Enggak kan? Maka enggak usah gugres salahnya orang lain. Sibukkan diri kita dengan diri kita sendiri, cari Allah, cari Allah yang Allah itu ada. Dan tanpa jarak. Lah ini ini agak ngeri nih. Ini kalau saya terangkan sekarang jenengan juga nanti mumet. Mau nanya gini, contoh sederhana ya. Kertas ini dekat enggak dengan saya? Kertas ini dekat toh? Dekat. Lah kira-kira Allah sama kertas ini dekat mana? Dekat Allah. Dekat? Dekat Allah. Berarti kita sama Allah ada jaraknya enggak? Enggak ada. Lah kok kita enggak kerasa? Kau gak bisa merasakan sayangnya Allah Kenapa Pertanyaannya kan kena Kenapa Jumat yang akan datang Jawabannya Insya Allah Jelas Senang gak diajak Najibah begini Mudeng Mudeng Bu Bu Bisa paham Apa bapak bapak mas-mas, pemirsa di rumah, paham? Paham, paham ya, paham. Pak Taji paham? Dari Jogja? Paham, insya Allah. Ya. Ada yang mau nanya? Boleh ada yang mau nanya. Ada 9 menit kalau ada yang mau nanya. Kenapa tadi saya batasi sampai jam 10? Biar yang nanti kalau lo lihat di Youtube itu gak kelamaan tuh. Kadang yang dundut itu sambat Habib selamanya 2 jam dundutnya kelamaan gitu Ada yang sambat begitu ya Ya nanti gak apa-apa Jumat depan maulid Jumat berikutnya kita bahas lagi insyaallah Jumat yang berikutnya itu Saya ada di Solo gak ya Saya nanti mau pamit satu kali Jumat Nanti diganti Habib Muhammad mungkin ya Karena saya pernah diundang ke Makassar Diundang ke Makassar Kemudian saya selesai pengajian malam itu tolong antarkan saya ke tempat maksiat paling besar di Makassar. Bingung tuh pamitannya. Tapi kok aneh? Kenapa? Penasaran. Jadi selesai pengajian itu saya ngajak beberapa anak muda minta dia dianter jalan-jalan ke tempat maksiat paling besar di Makassar. Jangan cerita orang-orang ya. <tuh -tuh. Berangkat ke tempat maksiat paling gede di Makassar itu ada lokalisasi lokalisasi apa namanya begitu begitu ya kan ya terus saya ngomong begini terus saya ngomong begini nah sebetulnya tadi pengajiannya jangan di sana keliru pengajiannya di sini kalau pengajiannya di sini oke okay, aji bagus manfaatnya lebih ba banyak siapit kita akan garap Gimana caranya tahun depan pengajian di sini tapi syaratnya Habib harus yang terama. Waduh. Kacau ini kan ya. Kacau karena kalau saya iya kan pasti saya tinggalkan jup. Saya tuh mikirnya meninggalkan Jumat pengajian karena waktu itu pengajiannya hari Jum Jumat. Saya bilang, ya udah deh, kalau berhasil buat pengajian di sini saya siap tinggalkan masjid di Solo satu kali demi ngaji di sini. Iya, ngaji di sini. Dekat lokalisasi Begitu-begitu akhirnya alhamdulillah setahun di proses izin resmi lengkap pemkotnya mendukung pengajian akbar seakbar-akbarnya di situ pembicara Habib Novel Asik banget asik Apanya yang asik Memikir asiknya yang aneh-aneh gitu kan Asiknya itu kita bisa dikir bareng siapa tahu dari hasil dikir itu banyak diri kita atau saudara-saudara kita yang nambah imannya, yang nambah imannya gitu loh siarnya kli kelihatan biasanya orang kesana begitu tapi ini kita kesana nggak begitu tapi begitu kan asik gitu tantangannya mungkin akan saya tinggalkan masjid ini sekali izin ya nanti mewakili anda semua ganjarannya PNKB ya setuju nah yang nggak mau datang kalau pas saya nggak ada ganjarannya rata kayak Ayo Pak, kemarin ada, saya enggak mau datang. Ma'abnya lagi tugas sebentar ya. Carikan ganjaran buat jenengan semua semua. Cuman syarat untuk mendapatkan ganjaran yang saya dapat dan kawan-kawan dapat, syaratnya hadir di sini kecuali bagi yang berhalangan. Jelas? Ibu-ibu jelas, Bu? Jelas ngantuknya apa jelas? Alhamdulillah. Terakhir. Saya ringkas dulu ya yang saya sampaikan tadi. Kalimat tasbih ini punya peranan penting dalam makroth. Makroth kita kalau kita pengen naik, ya kalimat tas, tasbih. Yang kedua berakhlak dengan sembilan, seribu sembilan nama Allah itu peranan penting untuk naik, ya makroth kita kepada Allah. Yang ketiga, ya waktu malam itu kunci untuk makroth. Jadi kalau betul-betul mau makroth, ya malam ini ambil waktu yang kita bisa isti set, yang keempat, sehebat apapun kamu ya. Nanti kamu dapatkan dalam perjalanan naik itu keajaiban macam-macam. Jangan pernah melirik keajaiban tersebut dan sadari terus kamu itu cuma budak. Kamu cuma budak. Jangan merasa wah, wow, jangan. Kamu cuman Bu, budak, budaknya Allah Subhanahu wa Yang kelima, kalau sudah jadi budak, dia ya harus ridha, rela ditaruh di mana pun sendi goda seperti TNI Polri sama komandannya ditaruh di mana dimana Enggak protes siap ditugaskan di sana ya siap tugaskan sana ya disiapkan begitu lah kita ini budaknya Allah sama Allah ditaruh di kandang kuda ditaruh di mana ya terserah kasih melarat ya alhamdulillah kasih sugih ya alhamdulillah sehat ya alhamdulillah sakit ya alhamdulillah meskipun tugas dijalankan kalau waktunya itu sakit ya tugasnya berob berobat waktunya dia kaya ya tugasnya banyak berder Bederma, waktunya miskin dia bersabar dan bersyukur dengan berusaha, berusaha dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian, ya, nantinya, nantinya, jangan kaget kalau penglihatan dan pendengaran tiba-tiba menjadi sangat-sangat luar biasa. Itu terjadi pada Khalifah Umar bin Khattab antaranya Khalifah Umar bin Khattab ketika khutbah Jumat bisa lihat pasukan perang yang jaraknya kurang lebih hampir seribu kilo lihat langsung kemudian mengomando. Naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Yang di sana yang lagi perang itu dengar komando seperti itu. Tuh itu suara Khalifah Umar. Suruh naik ke atas gunung. Nurut semua naik ke atas gunung. Menang perang gara-gara komandonya dari Madinah Al-Munawwarah. Jadi pendengarannya itu jadi tajam, penglihatannya jadi ta tajam. Kok bisa begitu? Bagaimana? Ya, syarat demi syarat sudah dipenuhi. Ini buat kita ya. Saya baru bahas hikmah Isra dan Mi'raj buat ki, kita yang pengin me Me'arad belum membahas esrok dan me'aradnya Nabi Muhammad saw. Faham? Jelas. Kita pulang boleh. Ini kok pada malas pulang semua kenapa ini? Uda terang. Silakan nanti nyantai nyantai di sini duduk duduk santai ya dinikmati. Saya meminta doanya. Insya Allah besok pagi saya mau berangkat ke Malang untuk dakwah. Ya, terlanjut terus sampai hari apa nampaknya minggu, hari Senin, hari Selasa, saya hari Rebu, Insya Allah baru nyampe ke Solo. Ya, dari Kalimantan, Insya Allah nanti hari Rebu nyampe ke ke Solo. Kemudian lanjut Jumat Maulid, Khamis ada majlis Jumat mau Maulid Sabtu muterlah, muter lagi dan seterusnya dan seterusnya. Selain untuk mencari ilmu dan menyebarkan ilmu, saya akan keliling cari 1,3 m untuk anda semua. Lunaskan tanah belakang dulu ya. Ya doakan semoga bisa dapat walaupun nggak pakai keliling ya. Musti usah pakai keliling terus ada yang matanya melek gitu loh ya, melek langsung. Bet nih ambil. Wah masya Allah, moga moga meluas warga. Teklek taklek itu. Oh mesti seneng atau nggak seneng? Seneng kan ya? Betul nggak? Seneng kan? Senang, itu untuk kita semua Bukan untuk kita kan, untuk ilah yomil Kiamah, untuk perjuangannya Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang memperjuangkan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala Hadirilah pengajian akbar Ansor bersolawat Dalam rangka harlah Ansor ke-81 Bersama Habib Sharif Mulakhila Hari Minggu 26 April Jam setengah delapan malam Sampai selesai di gedung Unu Mojosongo Surakarta Ya Uh, minggu keliwan besok Setengah 8 malam Di gedung Unu Mojo Songo. Itu pengumumannya Kemudian Mohon doa untuk kesembuhan Adik Muhammad Zofa Dan Ibu Nur Latifah Dan juga untuk Semua yang sedang sakit Di antara Bapak Wardoyo Dan siapapun yang sakit Semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesembuhan yang tidak datang penyakit setelah itu. Al-hadzini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malikiyawmin din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shirotal mustaqim, shirotal al an'amta 'alaihim, ghairil <tutup> maghdubi 'alaihim waladh dhaallin. Catatan-catatan sebelum lupa ya, sebelum lupa. Ketika orang sudah tidak berdaya di hadapan Allah, dia akan menjadi orang yang sangat kuat. Aneh ya ketika orang sudah tidak berdaya di hadapan Allah maka dia akan menjadi orang yang sangat kuat kenapa karena dia teringat Allah itu Allah itu sudah menjanjikan akan membagikan rahmatnya dan mengedepankan kasih sayangnya maka ketika dia sudah tidak berdaya dengan amal soleknya tidak berdaya dengan dosa-dosanya ya tidak berdaya dengan semua itu dia ingat kasih sayang Allah, Allah biasa makanya dia langsung tubruk tuh kasih sayang Allah merengek-rengek ya Allah tolong ya Allah maafkan saya ya Allah ya Allah, ya Allah jangan tinggalkan saya ya Allah ya Allah jangan jauh saya ya Allah walaupun saya begini ya Allah tolong please jadi langsung terus dia merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala itulah bedanya orang yang yang tidak berdaya tapi bersemangat dengan orang yang tidak berdaya kena tipu setan akhirnya putus asa bunuh diri gantung diri dan lain sebab Bedanya di situ Faham? Ya, semoga manfaat e, Ada lagi yang perlu didoakan? Mas Edwin semoga cepat dapat judul Yang bisa membahagiakan dunia akhirat Dan juga untuk yang belum nikah, Semoga dapat jodoh, bisa membahagiakan dunia akhirat Semoga anak-anak kita keturunan kita Jadi orang yang soleh dan soleh yomil, Kiamah dan semoga yang punya hutang bisa melunaskan hutangnya. Ma'alutuf afiyah sahlah, wal jamalah, wal inayah. Dan semoga yang belum punya keturunan dapat keturunan yang soleh solihah. Kemudian yang lagi hamil, semoga diberi kemudahan dalam kehamilannya, diberi kesehatan sampai nanti melahirkan ibu dan anaknya menjadi anak yang soleh atau solihah. Ibunya solehah, -soleh. wal afiyah. Kemudian seluruh keluarganya diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga bagi yang punya hajat zahiran wa batinan dunia wal akhirah hajatnya diwujudkan Allah taala ma'al tuflafiyah sahwal jamarah war ridha wal inayah dan teruntuk semua orang yang telah membantu masjid ar-raudah dengan doanya dengan tenaganya dengan pikirannya dengan hartanya, dengan jabatannya Semoga oleh Allah Ta'ala diampuni semua dosanya Diterima semua amal solehnya Dilipatkan dakan pahalanya Diberkati rezekinya Diberkati hidupnya Dimuliakan semua kegiatannya oleh Allah Ta'ala Dan semoga kita semua kelak di akhir usia Dengan husnil khatimah al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alrahmanirrahim. Madykin madiin. Ya kanabu ayya, kanas ta'ain. Hirina surah almustaqim. Surat aladin. Anam ta'aini maghiril magdubi anihim abanatul ilin. Amin. Allahumma cill wa sallam ala syyidina Muhammad miftah bab rahmatillah. ma fi albilal. Salatan wa salamun daime ini bidawmi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 وتجاوز الخطيئاتي والزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسربي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك faktubani min auliyak wasrukbi sabila hudak walhaqni bi asfiyak sallallahu terima kasih mohon maaf semoga barokah wabillahi taufik walhidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi teman-teman yang mau membantu untuk melepasi bambu-bambu di lantai 2 pengecoran hari minggu Hari minggu Bak Dauduhur Setelah makan siang bersama-sama Jadi makan siang dulu bersama-sama Mau kerja bakti Ngelepasi bambu Kenapa Bak Dauduhur Yang pagi pengen jalan-jalan sama keluarga anaknya Biar bisa jalan-jalan dulu Nanti abis Dauduhur kemudian kerja Bakti tenang tidak panas karena sudah tertutup Sudah tertutup Nanti yang dilepasi hanya yang plat saja Baloknya tidak Ya, Yang berminat silahkan nanti pada zuhur hari minggu Bergabung di majlis ar -Rawbah. Ya, Untuk teman-teman saya Yang sudah biasa Wajib datang, gak datang tak pecat Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh